Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ali washabi wasallam calon-calon surga untuk akhwat calon-calon bidadari bidadari surga amin ya rabbal alamin ada pertanyaan yang masuk lewat twitter saya di At Sheikh underscore Fikri. Dari Risto, Oh Risto. Namanya Risto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rizqa. Saya mau tanya doa mendatangkan Rizki apa Pak Ustaz? Terima kasih. Ya, saya dulu pernah datang ke seorang ulama. Masya Allah. Umurnya 90 tahun lebih di Surabaya. Tapi sudah almarhum. Waktu itu saya datang, masih tahun berapa ya? 2002. Antara 2002 atau 2003 waktu itu. Saya masih mengajar. Dulu saya pulang dari Hadromut itu, pulang dari Yaman 2001. Saya mengabdi mengajar di Pondok Pesantren Darut Tauhid Malang, Jawa Timur. Satu tahun. Nah, saat itu saya pernah berkunjung ke Surabaya. Saya minta dengan ulama tersebut, tolong doakan agar saya ini diluaskan rezekinya sama Allah, karena waktu itu saya merasakan agak kesulitan masalah al-fulusu, al-fulusu, akhirnya katanya beliau begini, Benar, ini ini ini gayanya nih, beliau bilang begini. Mau rejeki Rejeki itu Jadi begini, beliau ulama di Jakarta Tapi terakhir, akhir hidupnya di Surabaya Mau rejeki Rejeki itu ada kuncinya Kuncinya Gak pakai beli di pasar Anda, Anda masih ingat nih Anda datang Mau rezeki rezeki itu ada kuncinya, kuncinya. Enggak pakai beli di pasar. Kuncinya udah dikasih sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat duha. Gitu. Amalin. Dah. Eh, salat duha insyaallah. Salat duha. Ya, yeah, kepada Risto salat duha biasakan salat duha masuknya setelah uh, shurb sudah masuk salat duha setelah shurb satu setengah jam setelah azan subuh sudah masuk sampai sebelum istiwa sebelum matahari di tengah-tengah sampai jam sebelasan masih bisa lah salat duha risto tapi continue yang salat yang yang cakap yang apa yang berkualitas gitu loh. Wudhunya. Sholatnya yang ikhlas. Habis sholat. Puji Allah yang banyak. Baru doa. Insya Allah. Benar. Sampai ada satu teman saya. Satu teman saya. Orang Sumatera Barat. Orang Padang. Beliau itu sekarang luar biasa rezekinya, Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Ini belum lama beli rumah lagi. Anda ngeliat. Wah. Rezekinya bagus. Sampai beliau bangun masjid. Bangun masjid di Padang. Di kampungnya. Masjidnya dinamain masjid apa? Masjid duha. Kita tanya. Kenapa dinamain masjid duha? Karena beliau betul-betul merasakan. Kelebihan rezeki sampai seperti ini. Berkah duha. Merasakan betul. Nah tapi ingat. Duha ini kan amalan sunnah. Amalan sunnah itu kalau mau kobol. Kewajibannya dijalanin Kalau kewajibannya gak dijalanin Sunnahnya gak nyampe Karena sunnah itu diterima setelah kewajiban kita jalanin Jadi lima waktunya mesti benar Salat jamaah insyaallah ya. Begitu Risto Kemudian ya, Ini ada beberapa pertanyaan Di twitter saya dari remaja al-ikhlas. Wow, baru tadi ngomongin al-ikhlas ya. Kalau bisa kalau udah kumpul di remaja al-ikhlas itu. Jadiin amalan tuh tiap hari surat al-ikhlas. Dan ulama juga banyak bilang. Saya pernah baca kitab tuh siapa yang banyak baca surat al-ikhlas. Allah karuniakan rizki al-ikhlas di hatinya. Rizki ikhlas. Maksudnya. Majlis satu hari dan jam berapa saya pikir Begini. Begini. Saya itu punya majelis bulanan. Di Bintaro Masjid Raya Bintaro Sektor 9. Tapi setiap Ahad keempat, ya, tolong diingat, ya. Ahad keempat, hari Minggu, hari Ahad. Keberapa? Keempat setiap mataharinya. Iya kan masehi pakai hitungan matahari ya. Matahari Januari, matahari Februari. Setiap ya bulan masehinya ya maksudnya. Ya. Biar gak bingung ya. Jadi ahad keempat jam berapa? Jam setengah tujuh pagi. Sampai jam berapa? Sampai jam delapan. Kuliah duha. Tiap bulan tuh di situ. Parkirannya luas. Siapa yang mau datang? Ahlan wasahlan wa marhaban. Ntar ketemu aneh jangan lupa. Ya salam. Nah, berarti Anda tahu, ente nonton. ya? Kalau manggilnya ya Yasalam, berarti Anda tahu. Ente adalah sahabat KSNS. Kalau yang datang ke, ke ahad keempat, di Masjid Raya Bintaro, sektor 9, rajin, ngundang saya insya Allah gampang. Kalau yang gak datang, agak sulit. ya. Jadi mesti datang. Insya Allah, mudah-mudahan silaturahim terjaga. Ya, sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana lagi nih? Oh, dari Lalakan Memberikan memberikan pemasukan. Ditujukan kepada MNC Muslim. Kepada KSNS MNC Muslim. Kepada Sheikh Fikri. Kepada Indovesian TV. Insya Allah setia lihat. Maksudnya dia setia lihat. Lebih disiplin lagi tiap episodenya, Jangan mengecewakan maksudnya. Tolong episode-nya jangan sampai ada yang terlengkap atau terulang kembali di hari berikutnya. Karena episode-nya yang kemarin sudah dilihat jadi besoknya apa-apa gitu. Lebih disiplin lagi. Insya Allah saya yakin kok. Manajemen MNC Muslim itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan kita doakan insya Allah semua yang membantu kesuksesan. Program KSNS akan disukseskan hidupnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diluaskan rezekinya yang belum dapat jodoh. Dapat jodoh yang sudah dapat jodoh. Sakinah mawadda warahmah Dan insya Allah semua hajatnya dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat KSNS tetap di KSNS. Ahlan wa sahlan wa merhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam calon-calon surga untuk akhwat calon-calon bidadari bidadari surga amin ya rabbal alamin sahabat jadi dari ketakwaannya, dari kesetiaannya terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmunya diamalkan, disebarkan seorang, Imran bin Hussein. Allahumma Rabban, taqabbal mina. Inna ka anta al-samiul alim. Wataubalina. Inna ka anta taubatul rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin nantikan kelanjutan Imran ibn Hisn di episode selanjutnya wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hasbi rabbi jalla allah ma fi qalbi illa allah alal hadi Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa